Malikum Sudarlun berita malam medisi hari ini Minggu 10 Juli 2016 dibacakan Ardiansya. Pukhari gantikan user, potong TC PNS yang bolos besok. wisatawan kunjungi Sabang membludak. Tenngkan juga sajian beritam-narik lainnya yang pad rangkum timyurum Selam BFM.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 Darlun Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah telah menetapkan Bukhari AKS sebagai sekretaris daerah kota Loksmawe, menggantikan Dasni Yuzar yang saat ini menjalani hukuman dalam perkara korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Loksmawe. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Zulkifli Ahmad membenarkan jika Gubernur Aceh telah menetapkan Bukhari sebagai sekdaku Loksmawe. Sedangkan SK yang telah diteken gubernur Aceh menurut Zulkifli memang tidak dikirim langsung ke Loksmawai namun diberikan ke Bukhari. Untuk diketahui kekosongan sekda terjadi di Loksmawai berawal dari sekda lama Dasni Yuzar yang mendapatkan hukuman penjara 5 tahun dalam perkara korupsi dan nahibah pemerintah Aceh untuk yayasan cakradonya Loksmawai. Wali Kota Loksmawai, Swaidi Yahya, mengakui jika SK Pengangkatan Bukhari sebagai Sekdaku Loksmawai telah diterima pihaknya. Sehingga kini sedang dilakukan persiapan untuk proses pelantikan. Sederlun Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan edaran bagi pegawai negeri sipil di wilayah itu. Yang mangkir atau bolos kerja akan dipotong tesis sebesar 50%. Menurutnya sidak dilakukan pasca lebaran Idul Fitri dan cuti bersama karena mulai Senin sudah kembali kerja seperti biasa. Sedangkan edaran untuk harus masuk kerja hari pertama bagi PNS telah disampaikan sebelum lebaran lalu. Ia mengatakan sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang mangkir kerja atau bolos berupa pemotongan tesi sebesar 50%. Karena itu diharapkan PNS dapat kembali bekerja seperti biasa. Zalun, meski liburan Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah telah berakhir, namun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sabang hingga hari ini masih ramai. Begitu sebaliknya, penggunjung yang kembali setelah berliburan di Pulau Weh juga meningkat. Untuk mengatasi kelonjakan penumpang dan kendaraan, jasa pelayanan kapal lambat PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani penyeberangan Sabang Banda Aceh dan sebaliknya telah mendatangkan KMP Papuyu ...guna membantu KMP PRR dan KMP Tanjung Purang. Hari ini ribuan calon penumpang telah antre di depan loket... ...berdesakan hingga beberapa jam di ruang tunggu... ...demi untuk mendapatkan tiket pemberangkatan ke Ulele. Sementara ratusan kendaraan roda 2 dan 4... ...terlihat telah mengantre di parkir pelabuhan... ...menunggu giliran pemberangkatan. Kasubah TU ptd Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan... ...meski jumlah pengunjung yang datang ke Sabang Tinggi... Namun sejauh ini belum ada penumpang yang terlantar atau tertinggal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Sudarlu nelayan di Kabupaten Aceh Singkil meminta instansi terkait menertibkan oknum yang masih menggunakan pukat tri kolong Alat tangkap tersebut disinyalir merusak ekosistem laut sebab hampir sama dengan pukat harimau. Dairi nelayan setempat mengatakan menggunakan puka teripang semua makhluk hidup yang ada di laut tersangkut jaring. Mulai dari ikan besar kecil hingga batu karang dikarenakan sistem kerjanya yang menyapu dasar laut. Ia mengatakan nelayan lainnya menceritakan pelaku puka teripang tidak hanya beraksi di laut. Mereka juga sebutnya sesekali memasang jaring di anak laut di kawasan Gosong Telaga Barat, Singkil Utara. Menurut informasi, Puka Tripang beraksi pada malam hari agar tidak ada yang mengetahui. Kendati demikian, aksinya dapat terlacak sebab kerap mengenai jaring milik nelayan lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Ismet Taufik, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi tentang beroperasinya Puka Tripang. Rencananya, sebut Ismet, dalam waktu dekat akan dilakukan penertipan. Zdarlun, sejumlah orang bersenjata telah menculik tiga orang warga negara Indonesia di wilayah perairan bagian timur negara bagian Sabah, Malaysia. Seperti dikutip kantor Brita Reuters, tiga orang diculik oleh sejumlah orang bersenjata ketika kapal mereka berada di perairan lepas sekitar 8 mil dari pantai negara bagian Sabah Sabtu malam. Kepolisian Laut Malaysia mengatakan kelompok bersenjata yang menggunakan kapal menculik tiga orang dari tujuh awak kapal. Belum diketahui secara persis siapa pelaku penculikan, namun ini adalah kejadian penculikan kesekian kalinya yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok yang diduga terhubung dengan kelompok militan Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan. Sedangkan protes terkait penembakan lima anggota polisi terus berlanjut di sejumlah kota di Amerika Serikat, walaupun Presiden Obama telah menghimbau agar bangsanya bersatu. Sebagian besar unjuk rasa berlangsung damai dan mereka meneriakkan Black Lives Matter dan Hands Up Don't Shoot. Namun demikian, demonstrasi di Baton Rouge di Louisiana dan St Paul di Minnesota Amerika Serikat diwarnai bentrokan antara demonstrasi dan polisi. Sebelumnya Presiden Obama membantah bahwa Amerika Serikat kembali terpecah seperti konflik rasial yang terjadi tahun 1960-an menyusul insiden penembakan 5 anggota polisi. Kemarin Presiden Barack Obama mengatakan bahwa bangsa Amerika Serikat tidak terbagi seperti yang dikesankan setelah kasus penembakan yang melibatkan seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian berita malam ini Minggu 10 Juli 2016.